Mitra bisnis salah satu kekhawatiran dari sebagian anak bangsa yang memiliki keperdulian terhadap masa depan negara adalah dampak negatif dari liberalisasi terhadap eksplorasi serta eksploitasi kekayaan alam yang berada di permukaan maupun yang ada dalam perut bumi. Mengingat, kekayaan alam itu jumlahnya terbatas serta tidak dapat digantikan dan jika terus dieksploitasi secara besar-besaran akan berdampak negatif bagi anak cucu kita kelak. Seperti apa pandangan pakar sosial politik Hermawan Sulistio atas persoalan ini? Segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistio. Baik Pak Hermawan, apa pendapat Bapak atas eksploitasi kekayaan alam kita sekarang ini? Secara teoritis, ideal, kalau itu digali, ya eh, ada proses, proses reklamasi gitu ya. Eh, tapi ini kan tidak. Anda lihat sendiri di, di tembak ya, ke pura, di freeport, kemudian di... E, mayoritas kawasan di e, Kalimantan sekarang merambah ke Sulawesi, ke Sumatera. Iya benar bahwa itu e, China itu yang pinter strateginya kan. Hmm. Dia sekarang impor terus batu bara dari Indonesia. Produksinya anu deposit mereka itu tidak digali-gali. Ketika nanti depositnya Indonesia batu bara itu habis baru dia gali punya dia dan itu bisa mengendalikan harga internasional. Kenapa orang butuh? Sekarang masih banyak produk dari Indonesia dibiarin aja, tapi dia termasuk dia ikut ekspor gitu. Nah, eh, saya kok nggak percaya ya para penguasa kita itu punya eh, wawasan dan perspektif seperti ini gitu. Nah, kalaupun ada yang pintar-pintar menteri-menteri dirjen itu banyak yang pintar-pintar gitulah. Kemudian dibatasi hal ah, lah, itu kan nanti lah masih 30 tahun lagi mending gua kasih izin eh, eksploitasi tambang dan sebagainya dan eh, dapat fee bisa setor ke partai bisa eh, bertahan terus sebagai menteri kan pikirannya begitu aja gitu. Jadi persoalan ini lagi-lagi diakibatkan oleh ulah dari segelintir elit ya Pak Her. Iya. sangat. Kara orang lagi tidak lagi memikirkan negara dan bangsa sekarang ini. Lihatlah semua pemimpin mikirnya cuma dirinya sendiri, keluarganya, eh, kemudian eh, kelompoknya, partainya, gitu. Ya, makanya di, di anu aja lah, kita potong satu generasi gitu. Tinggalin aja anak usia lima tahun ke bawah gitu. Ini baru sehat republik ini gitu. Demikian Hermawan Sulistio, Beni Rahmadi, Pak Sevem.